Pakar bahasa Indonesia Tien Khoi yang dirahmati dimulakan cinta yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat sekali. Saya terfikiran ini kembali hadir jumpai anda di pagi ini tentunya di acara Tien Khoi bu. Dan Insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang maraknya film horor pagi-pagi sudah seram ya bu ya. Assalamualaikum bu. Selamat malam bu. Sehat. Alhamdulillah. Dari mana ini? Depok. Masih di talinya mana? Ar-Rahman Ar Oh iya deh sayang terus <laughs> Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Sehat Bu? Alhamdulillah Al Al Al Dari pengajian mana nih? Artinya apa? <laughs> Tanya antara sama Ustaz Bukan ada Ustaz nanti Sehat <laughs> semua ya, ya baju, Bu Ampun-ampun ya? <laughs> <6, 6, 6. laughs> Ampun-ampun Iya. Nah, pemirsa yang semua sama satu jam kedepan kita akan membahas tentang maraknya film horor dan alhamdulillah juga Ustaz sudah hadir di sini Ustaz Syial Bogor. Assalamualaikum Ustaz, enggak enak ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan tadinya menutupin biar horor. Ustaz tinggi banget ya. Maklum kan temanya horor. Iya. Kalau bicara mengenai masalah film horor ini Silahnya akan menjadi dua nih Sudah pasti nanti Apalagi anak-anak ya Bu ya Nanti akan apa ya Kalau sering ditunjukkan Atau kita sering menonton film-film horor, Terutama untuk anak-anak Nanti mereka punya pemikiran yang aneh-aneh jadinya Nah, sebenarnya apa sih memang benar-benar Islam itu Dalam arti kata memang ada yang namanya penampakan tuyul, pocong, putih anak Apalah segala macam gitu Ya Ya. Serem banget Baik Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wassalam Ala sayyidina Rasulullah Waba'at Para pemirsa Di Jaya Kulputin Juhan Dimana manapun anda berada Dan Ada di studio Eh Saya cekirani juga <tuh> Yang mudah-mudahan Semuanya dimuliakan Allah Pagi-pagi Mudah-mudahan Kita bicara Kebaikan Tentang Maraknya Atau Fenomenanya Film Horor jadi kalau maraknya film horor, kita harus ambil dulu dari film. Habis film baru horornya. Sebetulnya filmnya sendiri itu kayak gimana sih? Ya memang film ini kalau kita lihat Quran. fatwanya Dr. Yusuf Kordawi tentang Al-Fan Nufil Islam, seni dalam pandangan Islam. Itu mengatakan bahwa seni peran, seni drama, seni teater adalah sebagai sesuatu yang boleh. Apalagi kalau itu untuk penerangan, untuk taklim, ya untuk mengambil manfaat dari film itu. Karena ibu mungkin pernah baca firman Allah yang ada hubungannya dengan pembunuhan pertama kali yang terjadi. Yaitu anak Adam yang bernama Qabil membunuh akhirnya. Ibu juga dan pemirsa semua juga tahu Bahawa saat itu Qabil tidak sanggup Menguburkan Saudara Faba'at Allahu guraban Kemudian Allah utus dua burung gagak Ngapain burung gagak Berantem juga Habis berantem salah satu Mati, mati. Habis mati dikubur, kuburnya ya. gimana? salah satu burung gagak itu menggali tanah, kemudian ditarik, kemudian itu taklim, sampai kemudian kau bil, aja tuh aku namislah dal gurab, ya Allah aku ini emang benar-benar bodoh, ya melakukan seperti yang dilakukan oleh gurab atau burung gagak ini aja aku nggak bisa, akhirnya kemudian dia Ya kan? mm. Menggali dan menguburkan Itulah penguburan pertama mm. Dilakukan secara visual iya. Film itu kan visual yeah. ya Bu ya? Mm -hmm. Kau visual gak Bu? Apa? <laughs> Moncom pake kelapa <laughs> Enak denger tuh <laughs> Visual Jadi visualisasi orang tuh lebih paham Bu Doktor Stephen Covey bilang Kenal gak Bu? Doktor Stephen R. Covey Enggak Depok belok kiri Turun ke kali ya. Itu Bilang 75% yang kita tonton itu Mersam Ibu orang berantem di mikrolet Dulu saya ingat ingatnya Orang kenapa berantem Waktunya ribu telenovela Bukan dia yang mati Dia yang jahat segala macam film Tapi kalau ngaji Ustaz. Kan tidak pakai visual tuh Ustaz ngomong begini Dua jam ceramah Begitu ditanya Apa sih ceramahnya tadi? Oh, suatu galak Tapi kalau nonton pementasan Ibu, dulu film tahun Ini ibu-ibu umurnya berapa kira-kira? Ada nggak yang 16 tahun? Diliwat ya Di Bali katanya 61 Mungkin film dulu Film zaman tahun misalnya 80-an Nonton Kadang-kadang masih teringat Roma dan, ya. ya kan? dan, dan Yuli. Roma dan Yuli. Padahal degati nama saya. <sekarang. laughs> nah, kenapa? Karena fisua. Iya. Ya kan? Dan ternyata memang boleh-boleh aja selama kontennya benar. Selama kontennya mengandung manfaat. Selama konten atau isinya itu sesuatu Ya bisa buat hiburan tapi hiburan yang tidak salah. Nah, sekarang baru kita masuk di horor. Ibu-ibu jangan-jangan sering terima horor Horor Horor baru Mungkin ada suster ngesot Puntilanak Pocong Kali Pocong Perawat Terowongan Kasablangka kasab Hantu Hantu tasyur apa truk purut dan lain sebagainya ini sebagai konten-konten yang e, bahasa islamnya adalah usturoh atau hmm. sesuatu yang dikarang-karang hmm. yang tidak berdasarkan kebenaran atau berdasarkan hayalan-hayalan belaka Nah, ini sesuatu yang apalagi kemudian kita jadikan sebagai sesuatu yang menyesatkan, ya. Nanti kita bicara mungkin tentang hal yang goip, ya. Sesuatu yang namanya aja goip, ada yang bisa ngelihat setan kecuali setan. Iya. <tles> <tles of Haha> Tapi kenapa sih? Tapi kenapa sih? Kalau misalkan penampakan gitu ada yang bocor, ada yang anak. emang memang digambarkan seperti itu. Kan tadi kata Ustaz orang yang bisa ngasetan berarti. <laughs> jadi menggambarnya saya selalu bilang jadi hikmah dan jadi kenikmatan saat kita enggak bisa lihat makhluk hmm. yang lain. Hmm. Tapi kalau kita bisa melihat ini di studio ini aja, Bu. Kita enggak oh. bisa makan. Kita <laughs> mau nyuap ada yang meler. Ya. <laughs> Makanya waktu ada yang bilang begini Ustaz saya punya kelebihan saya bisa ngeriak yang aneh-aneh. Menurut saya itu bukan kelebihan, itu adalah kekurangan yang harus diobatin. Di, di yang enak tu kayak kita, tapi kita yakin dan iya. kita tahu bahawa dia ah, Ada. Kita mau masuk ke kamar aja kita salam. Iya. Assalamualaikum. Di WC kita masuk WC dong doa. Gimana bu doanya? Allahumma barik lana, Allahumma ini yang dijamin al kubur, al kubur sih, what? Kita berlindung dari kejahatan yang ada karena di dalamnya namanya tempat yang jelek mungkin ada, tapi bentuknya kayak gimana? Jadi nikmat kita nggak tahu. Kita tidur, mungkin anak kecil makanya waktu kita lihat anak kecil doa di kalimat doanya adalah kita berlindung supaya Allah mm -hmm. uh, apa Allah mm -hmm. ini ungido gabihamin syaitonin waminainin lamak mm -hmm. ya kan mm -hmm. kita berlindung kepada Allah dari setan dan dari mata yang nanar anak kecil kan kadang-kadang suka nangis yeah. mungkin dia mm -hmm. melihat mm -hmm. sesuatu yang menakutkan buat dia yeah. dan kalau sesuatu yang menakutkan itu kita lihat tiap hari mm -hmm. kita nggak bisa ngapa-ngapain aku mm -hmm. lihat Ya kan kita kayak begini enggak lihat apa-apa. Memang dia dimensinya beda dan dia memang sesuatu yang gaib. Dan dalam surat Al-An'am ayat 59 jelas dikatakan bahwa eh bahwa ma al-ghaib itu adalah la ya'lamuha illah huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Kita tahu ada memang makhluk yang lain. Ya yaitu jin yang enggak kelihatan yang bisa jadi setan. Kapan dia jadi setan? Jadi setan waktu goda manusia hmm. supaya menghalangi kita tahajud hmm. baru takbir Allah waakbar kerekit. Nia ya kan? yeah. <laughs> langsung buyar. <laughs> oh. Ya kan takut kita dia sengaja goda kita tapi kita kita yang lemah imannya. Langsung. Kalau yang kuat mah dia enggak berani menampakkan diri hmm. Jadi semakin kuat orang akidahnya, tauhidnya, pemahaman la ilahi semakin mm -hmm. takut syaitan mendekati diri. Mm -hmm. Tapi kalau ada bilang misalnya film horor istilahnya banyak juga orang yang nonton gitu. Karena mungkin keingin tahunan penasaran gitu kalau Ustaz Tia seperti apa sih syaitan-syaitan bergapam itu apa apanya segala macamnya. Nah kalau kita akan bahas mengenai tentang fenomena film horor ini karena itu tetap bersama kami di TVS Kolbu. InsyaAllah. Ini Titian Kolbu Pemirsa dan kita masih membahas tentang fenomena film horor Sebelum kita berangkat jauh mengenai membahas tentang film horor Pastinya Ustaz ada satu pertanyaan yang pastinya ini pertanyaan dari Pemirsa dan Ibu-Ibu juga Kalau misalnya uh, jin, setan ataupun itu misalnya ada di dunia lain ya Dan mengapa Allah menciptakan dunia lain beserta dengan isinya itu? Nah, baik kalau nanya kenapa memang nggak boleh sama allah ya artinya kita nggak bisa nanya kenapa waktu menciptain manusia aja malaikat sempat nanya kenapa ciptain manusia allah bilang ini alamul malaikat alamul aku lebih tahu dari ilmu kau atau dari insting kau dan nah, sebagainya tapi memang karena allah menciptakan alam dan alam ini ada yang syahadah, ada yang nyata, ada yang gaib. Nah, yang nyata jelas kelihatan. Ibu pernah lihat kucing? Pernah lihat pot kembang? Pernah lihat kembangnya? Pernah. Ya, ada Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah Allah. Berarti Allah sebut jin. Bahkan ada surat jin di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan bahkan ada berita bahwa jin juga ada yang beriman. Ya kan? Waktu dikatakan bahwa wa qulu sami'na qur'anan ajaba. Jin pun mengatakan di dalam firman Allah, ya diabadikan oleh Allah karena gaib Allah yang kabarkan kepada kita. Heeh. Bahwasanya inna sami'na qur'anan ajaba. Kami sudah dengar Quran yang menakjubkan dan kemudian beriman kepada Allah subhanahu wataala jadi memang ini adalah makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wataala buat yang nyata kita bisa bermuamalah buat yang tidak nyata ya kita percayai bahwa dia adalah sebagai makhluk yang yang ada dan kita sudah tahu bahwasanya setan itu bukan saja dari golongan jin I setan itu mm. bisa juga dari golongan manusi, manusia manusia. Manusia. Mm. Ya karena minal jinnati wan. Wanna dari jin dan manusia. Berarti kita kembali lagi melihat bahwa setan itu dari kata syathana mm. artinya ba'uda mm. atau ba'idun an rahmatillah. Jadi kalau ada makhluk manusia kah dia, jin kah dia mm. Mm. menghalangi orang dari jalan Allah yeah. atau menjaga orang dari ketaatan, mm -hmm. ya, mau, mau soleh, ibu-ibu mau ngaji, mm -hmm. kemudian dihalangi sama mm -hmm. orang, orang itu sedang melakukan aktivitas say, say tak. Karena dia menghalangi orang. Iya. Dari berbuat baik, berbuat baik. Baik, Ustaz, sepertinya ada yang mau bertanya, silakan ibu, sebelah mana? Ada yang mau bertanya? Oh iya. Saya kelihatan, saya gede ya Wah, Silakan. saya diri dah nih sekarang Padahal memang pegel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau bertanya Pak Ustadz hmm. Tanya. Saya pernah, hmm. pernah Saya juga pernah Kenapa ini aneh oh. hmm. Menurut orang Badan saya ini kemasukan Jin Hmm Hmm. Mohon penjelasan apa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya, langsung. Langsung. Jadi, Bu, katanya Ibu siapa namanya tadi? Henny. Ibu Helena pernah kontak hari ini. Jadi horor. <Sapan> Jadi memang Kenapa kita berlindung kepada Allah? Mau baca Quran aja berlindung. Mau, masjid, mau masuk masjidil Haram aja pakai Al-Wilahil Awim, Mawajihil Karim, Mawajihil Karim, Wasultanil Qadim, Inasyatoni Rajib. Jadi kita berlindung kepada Allah dari. Oh makan. Bismillahir. Kita bismillahirrahmanirrahim supaya apa? Supaya dia tidak ikut dalam ikut ikut, -ikut makan. Maaf. Oh. Uh, suami sama istri mm. Yang kan kita juga berlindung Iya mm. Dari siapapun Supaya dia gak ikut-ikutan Supaya gak sebagian sahamnya jadi anak setan Iya ah. bu ya Dan memang juga Ada orang-orang yang tidak mempunyai akidah yang kuat Sehingga dia masuk mm -hmm. Baik masuk secara sendiri karena jin itu suka sama seseorang atau dikirim kalau uh -huh. bahasanya Qurannya di dalam surat Al Falah itu ada wanita-wanita uh -huh. nafata uh -huh. tidak uqad yang meniupkan pada buhul-buhul uh -huh. yang kemudian mengirimkan itu misalnya kita jadi sakit jadi segala macam uh -huh. dan Nabi saw sudah ngajarin tuh cara mengobatin uh -huh. hal-hal yang seperti ini berlindung kepada Allah dibacakan surat Al baqarah misalnya uh -huh. ya supaya dia supaya dia sehat kembali. Nah, jadi memang begitu kadang-kadang ini kenapa nih tiba-tiba pusing gak jelas hmm. ya kalau ada sebabnya sih misal belum bayar cicilan puyeng itu biasa gitu jadi tadi cicilan jangan-jangan ya. ya, yang belum nyicil nah kalau misalnya gak ada sebab ini diperiksa sama dokter gak ada apa-apa coba aja banyak baca surat al-baqor hmm. Ya, bukan mustahil kalau kemudian dia juga hmm. mengganggu kita emang ya. tujuannya buat supaya kita jadi lemes nggak hmm. bisa ibadah nggak bisa taat akhirnya kita hmm. ee, lupa dari ya. Allah hmm. tidak berzikir dan seterusnya hmm. sehingga mudah terus kita dikuasai oleh hmm. oleh ya, kan. makanya jangan banyak lamun gitu saatnya jemuong hmm. hmm. hmm. wow, pikiran lamun kosong tetap zi zikir dalam artian ya ingat ya. Allah hmm. Allah ya kan Iya. Dan sampai bengong. <laughs> ya kan? Iya kan? Itu kereta lewat aja pingsan. <laughs> Baik deh. Pertanyaan berikut silakan ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan. Maaf ya Bu, maaf sekali. <laughs> silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oh. wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, mau tanya kepada Pak Ustaz. Uh -huh. Bagaimana membedakan mitos dan tahayul? Uh -huh. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mitos dan tahayyul Sebetulnya kalau mitos Bukan bahasa kita ya hmm. Kalau tahayyul itu dari tahayyul Dari bahasa Arab Artinya apa Ustaz? Ya kalau mitos itu adalah Sesuatu yang belum tentu kebenaran hmm. Kalau tahayyul itu Dari kata khoyal Sesuatu hmm. yang masih atau sesuatu yang merupakan khayalan manusia hmm. Kalau orang bilang itu Saya ngimpi hmm. itu melihat setan kayak begini-begini hmm. hmm. hmm. Ya kan Nah itulah yang mungkin bisa saya sampaikan Bahwa sesuatu itu adalah hasil khayalan Seperti hmm. orang bikin film horor Iya betul Ya kan lihat setan kupingnya sebelah <tuh> Emang yang pasti sih kayaknya jelek memang Hmm ya bentuknya betul kan menyeramkan menakutkan seperti nakutkan, itu ya? ya karena memang dia uh, apa ya ya untuk menakut-nakuti manusia ya iya nea mm -hmm. ya, sehingga dibikin seperti ini kuncil anak kuncil biang salong <laughs> wewe <di> duo, <laughs> dan beruak sebagainya ya itu khayalan bu ya. makanya kalau beli komik-komik zaman sd dulu kan uh ada macam Hmm. berarti kalau misalnya di satu riwayatkan ataupun hadis ataupun dalam Quran tidak ada dijelaskan bentuk-bentuk setan itu menyerupai menyerupai apa itu Ustaz ya berarti itu hanya hayalan yang memang buat film itu berarti iya karena memang ada keterangan setan pernah datang kepada Rasulullah hmm. ya sebagaimana para malaikat atau malaikat Jibril juga pernah datang hmm. ngajarin Islam hmm. kalau Jibril dijelaskan dalam bentuk yang bagus di dalam hadis dikatakan bahawa, بينما mm نحن -hmm. جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اتطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الصار لا ي لا يرى عليه عثر السفر ولا يعرفه مناهات. Di situ jelaskan pakaiannya putih, rambutnya hitam, kulitnya juga bersih, mm -hmm. tak kelihatan ada debu. Malaikat pernah datang begitu, setan juga pernah datang. Ya tapi kita tidak dapatkan gitu ya. ya. Dalam bentuk apa dia datang? Hmm. Yang jelas waktu itu Nabi nanya sama setan, hmm. ya, dijawab dengan jujur hmm. tanpa harus bersumpah gitu kan? Hmm. Uh, bahwa musuh setan yang paling utama, yang paling dibenci adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Karena Nabi adalah makhluk yang paling takwa, iya. yang paling takut sama Allah. Makanya saat kita mau jadi orang takwa, saat kita mau jadi orang yang takut sama Allah Subhanahuwataala, maka dia akan terus iya. mengganggu dan menggoda kita. Iya. Tapi kalau orang itu semakin beriman, kayak ibu-ibu aja udah nggak, Amin Sekalanya keluar keluar nih dari rumahnya ngaji gitu tiba-tiba ada yang hujuk, lari katanya. Mungkin kita belum ngapain loh. Enggak tahu. Mengajiin. Gua takut. <Garang navy> Baik, usah nanti kita akan lanjutkan. Ibu-ibu pastinya ada yang mau bertanya lagi. Ditahan dulu pertanyaannya pemirsa jangan ke mana-mana. Titian call Gua akan kembali setelah samsung berikutnya insyaallah. Factual. Terima kasih pemirsa yang masih saya bersama kami di Titian Kobur Dan kita masih membahas tentang fenomena film horor. Nah kalau misalnya Ustadz kita tiap kali disugi oleh film-film yang horor seperti itu ya Apalagi ya berarti otak kita misalnya dirangsang untuk mempercayai tahayul itu hmm. Supaya kita istilahnya membedakan antara memang tontonan sebagai hiburan, visualisasi Ada juga ya Bu yang kayaknya abis nonton film horor ya Terus kayaknya sampai rumah takut Kebayang, sampai tidur juga jadi mimpi gitu Nah, bawa mimpi <gihanya> Ya Ustadz, ya, gimana untuk bisa membedakan Ini karya seni, ini hanya visualisasi Tapi kalau misalnya sampai ke bawah takut itu bagaimana? Ya, keadaan ini memang diperparah dari Pemahaman orang tentang Islam itu sendiri Orang gak ngerti akidah gitu Iya. Ya. Jadi kalau eh, para penjaga rumah apa rumah kamar mayat, iya, ya. di rumah sakit, hmm. mereka biasa-biasa aja, hmm. itu biasa ya, ya karena hmm. dia tu kembali kepada keyakinan dia, hmm. kita liwat yang pada tiduran gitu, hmm. itu kan ditarik begitu kan, hmm. mungkin ada yang, uh, hmm. segala macam, itu kembali. Nah kalau kita membangkitkan ilusi hmm. atau hmm. mungkin angan-angan kosong kita lagi bengong juga jadi takut. Iya. Ya kan, tapi kalau enggak ya biasa aja. Ataupun kalau ada dia liwat seandainya nih dari bentuk ya jenis jin kemudian mengganggu kita dia liwat sengaja Ya kan selama kitanya enggak ini, iya. dia akan pergi sendiri. Mm hmm, enggak menang capek deh. <laughs> Ngadain dia ya kan? <laughs> kita udah bolak-balik. Kan? kita udah tahu aja gitu kan ya udah cikik kita tenang aja gitu dan kalau orang yang akidahnya nggak kuat walaupun dia baca ayat kursi yeah. sampai kursinya gemeter bukan setan yang kabur dia aja yang jengkang gitu jangan-jangan beneran tuh setan bacanya begitu kita mau baca kita salah dikoreksi sama ya, dia tapi kalau ahlul iman jangan lagi sambil baca Ya pernah kejadian kan Ada orang kesurupan di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Kesurupan, ya, kemasukan gitu Kemudian Imam Ahmad tolongin ini begini hmm. Dia gak sempet, cuma ngirim sendalnya tuh hmm. e, Di bawah sendalnya Langsung jinnya tuh keluar Ya, hmm. kemudian setelah Imam Ahmad e, bin Hanbal meninggal Orang itu kambuh lagi hmm. Nah yang dulu pernah ketitipan sendal Ingat masih ada sendalnya gitu Dibawain lagi sendal hmm ayo tuh setan ngomong lebay loh katanya <Gülüyor> <Gülüyor> Emang gue takut sama sendal <Gülüyor> ya. Setan jangan dulu nih gitu kan gua gak takut sama sendal Saya tidak takut sama sendalnya Imam Ahmad Tapi karena kesolehannya Jadi kita bawain sendal satu pabrik juga ya Gak bakalan dia takut Ya kan tapi kesolehan ibu-ibu Ya kan Kayak waktu ini kita baca Allahulilahillahualhayy kayu dengan keyakinan Ya makhluk Allah saya makhluk Allah sama ente juga makhluk taklif dengan kebenaran kayak gitu takut dia tapi kalau kita baca ayat kursinya juga meter Allah, kabur enggak ya. Berarti sama ngayahin juga ya, Liset ya. Kakinya ngambak. Wah, udah rusak. Hmm. Islahnya berarti kita tidak ganggu satu sama lain. Memang hmm. mereka ada, tapi asal jangan hmm. kita ganggu gitu lah, Liset ya. Kalau kalau sama setan memang harus jadi musuh. Hmm. Jangan bilang uh, apa masing-masing. Hmm. Jadi kita di rumah nih berasa karena meng dia liwat gitu berasa kita langsung ancam awas ya. Deket -deket eh dekat-dekat nih gebuk pentol ambil ke mocheng ni gitu ada jawab gimana ya, bu ambil deh nah itu kembali kepada kebenaran akidah dan Quran bilang Petak itu aduan, jadi kan dia musuh, jangan dijadiin teman atau dijadiin, ayo masing-masing aja deh, jangan main, saling ganggu Saya dulu gitu punya rumah, waktu kontrak, saya ingat rumah yang murah itu yang biasanya ada, yang seperti-seperti itu biasanya murah gitu. Dan saya paling sering pakai rumah yang seperti itu, jadi begitu masuk, ih orang di sekitar itu saya ingat Masuk takut, hmm. yang bantuin di rumah saya tuh hmm. tahu sejarah rumah itu nggak berani nyuci di dalam kalau kita nggak hmm. ada, nyucinya di luar. Hmm. Saking takutnya kayak gitu, saya begitu masuk, ayo siapa di sini pergi, nggak hmm. bisa ada teman-temanan begini, ya. hmm. musuh, pergi. Okay, kalau nggak kita bacain ayat-ayat Allah Biar pada Panasan. Panas. Baik ustad, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya silakan. Uh, di ujung. Silakan bu, maaf ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama saya ibu Eli pak ustad. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana morpau ustad mengenai mimpi buruk hmm. yang sering kita hadapi? Dan apakah makna dari mimpi tersebut? Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ibu pernah mimpi buruk? Baik, sering. Apa salah satunya? Misalnya. Iya. Pa pakai mic bu. Iya. Misalnya gitu kalau lagi kita tidur suka ada yang bangunin gitu. Siapa yang bangunin suami? Ibu kali bangunin. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang bangunin. Cuman suka berasa dipegang di begitu. Tapi hmm. tidak ada yang tidak ada. Ini wujudnya tidak ada, malah dipegang gitu, suka dielus-elus aja saya suka. Untung ibu enggak nyanyi semalam. Baik saya pulang dulu ya. Mimpi buruk ya bu ya, ini langsung dijawab Kata mimpi, kami mimpi buruk, mimpi enak. Tapi ni kita masih melalui selasa. Selamat ulasan. Baik, am. Makanya kalau mau tidur kita disunahkan, zikir kemudian eh, wudu sebelumnya zikir baca kulhu kulal fala kul robina tiga kali tiup ke badan kita. Mm -hmm. Yang ngelus-ngelus itu memang jin. Tahu mm. bila kalau dia senang sama kita. Mm. Ya, bahkan itu ada yang ada sesuatu yang apa ya, dia sampai kemudian Menjadikan kita menyimpang dari aturan Allah Ya makanya diawali dengan zikir dulu Mimpi buruknya ya dari dia Dari setot Ya Dan itu penyakit Harus disembuhkan Mungkin ada juga beberapa orang pernah Tapi setelah dia menjadi ahli zikir Menjadi dia ahli ibadah Dia uh, ini. Atau mungkin kita bermalam di rumah Atau daerah baru Ya Ya, kayak uh -huh. ada teman saya misalnya masuk ke satu daerah uh -huh. dia tidur didatengin, ya, eh, mungkin ya. orang yang ada di situ atau hmm. makhluk yang ada di situ. Yeah. Tapi kembali kepada aqidah ya, yeah. dengan pedoman, dengan pikiran-pikiran yang maksur, uh -huh. Pikiran yang disyariatkan uh -huh. shalallahu. Iya. Yeah. Kalau udah mimpi buruk tadi gimana tuh? Ya itu e, perlu saya sampaikan lagi, mimpi buruk jangan diceritakan. Yeah. Hmm. Baca Alhamdulillah hidupnya meludah ke kiri tiga kali, mm -hmm. ya isyarat aja jangan meludah benda. Okey <laughs> sebelah that's ada that's suaminya. That's pas lagi, beneran lagi minta beli jilbab nggak dibeli, sekalian aja kan gitu. Kalau dia bangun kan gua mimpi buruk, lu nggak pernah ikut ngaji sih, belum meludah kiri. <SARAN> Tapi meludahnya Isa. Saran. Supaya apa? Kalau kata Nabi, hati lah ya ya supaya tidak kejadian sesuatu yang buruk itu menimpa kita. Baik. <SARAN> dari si? Teton ya, Moga-moga gak mimpi burukan ya Bu ya Iya <gifat> baik Siapa lagi mau bertanya Oh sudah ada mic ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Retno Ini masih berkaitan sama mimpi buruk Ini gimana kalau misalkan dalam mimpi Sering didatengin sama orang yang Udah meninggal Terus ada lagi postage Satu lagi kalau misalkan ada kan orang yang lagi hamil atau baru melahirkan Anak kecilannya tuh suka dikasih Kayak bangle buat ngusir biar gak diganggu makhluk makhluk gitu Gimana itu? Ya Ya makasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya datangnya yang sudah almarhum Almarhumah ya Sekali lagi saya katakan bahwa setan dari golongan jin. Uh -huh. Itu bisa menyerupai siapa aja dan bisa ngaku siapa aja. Kadang-kadang uh -huh. dia ngaku uh -huh. nabi, dia ngaku jibril. Uh -huh. Ya kan? Sehingga uh -huh. orang tahu-tahu ngaku -tahu jadi nabi gitu. Kayak uh -huh. didatengin jibril. Iya, uh iya. -huh. Kan ada yang seperti itu. Uh -huh. Cuma nabi aja yang enggak bisa diserupakan oleh dia. Heeh. Uh -huh. Jadi kita juga harus teliti mimpi kita. Hmm. Jangan kita merasa oh saya baru habis dapat mimpi baik. Hmm. Iya, iya. Saya ditemui pakai kakek, kakek putih semuanya. Mm. Uh -huh. Mukanya putih, matanya putih, hidungnya putih, <laughs> keningnya putih. <laughs> ya kan? Semuanya putih. Dan dia bilang supaya saya sholat di masjid, uh -huh. tapi wudhunya suruh pakai darah ayam. Hmm. Nah ini kembali syariat menimbang. Iya. Ya kan? itu pasti saya kata, hmm, atau saya suruh baca istighfar tapi sebelum istighfar saya suruh minum darah ayam, uhum. yang kita tahu bahwa itu adalah najis, na itu uhum. adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Hormatalikum alaihtadu wadamu alaikum alaikum. Atau misalnya saya suruh uh, kan yang nggak boleh daging babi. Uhum saya suruh ibadah sebelumnya balur tubuh saya dengan lemak babi kan yang haram dagingnya, lemaknya enggak sama aja bu misalnya seperti itu, ini kita harus teliti ya kalau misalnya mimpi datang orang-orang meninggal apa dulu, apa dia cuma say hello atau nanya, sekarang sinetron apa yang lagi diputar? ya udahlah itu jadikan bunga tidur gitu kan Jangan juga dijadikan sebagai sesuatu yang kenapa ya Kalau mau mohonin ampun buat dia boleh aja Kalau itu misal ayah kita, bapak kita Pas kebetulan kita mau umroh Kita hadiahin aja umroh buat mereka mm -hmm. ya iya. Misalnya untuk diingatkan mm -hmm. Untuk mendoakan mm -hmm. Mungkin, ya Kita syariah. doain aja orang mm -hmm. Disyariatkan mendoakan Allah magfirin muslimin Wal muslimat wal mu'minin Wal mu'minat Al-ahya imin hum Wal amwat ya. yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya. doain aja mudah-mudahan misalnya datang ni, nyandir lagi, siangnya kan? Kayaknya kedinginan tuh kita kirimin selimut di kuburnya, dah nggak manfaat. Kirimin doa, bacain Qur'an, ya kan? Kalau kita pas Umroh kita Umroh buat kita hadiahkan buat dia, ya. Nawaitul Umroh sawahram tu bila, ya. Uh, an misalnya badalan an uh -huh. tersebut namanya mudah-mudahan -huh. manfaat. Masalah anak kecil digantungin bang le iya. jahe kunyit uh -huh. kencur <laughs> jamu dong itu. Jamu. <laughs> uh, saya punya dari Nabi yang lebih dahsyat dari itu apa itu Ustaz? Nanti kita akan bahas ya di sekeliling berikutnya Karena kita akan break dulu Nanti aja. Iya tahu. saja jangan kemana-mana Titi yang kau buatkan kembali selanjutnya satu ini InsyaAllah Insya